Sampai aku tutup usia Kan ku jaga hatimu Sampai... Nik, hp aku kok lemet banget sih kayak banyak virus-virusnya deh. Nih, aku sih tahu ya, aplikasi yang bisa bersihin HP kamu dari virus-virus, bisa buang, buang sampah sampai yang ada HP kamu. Itu kamu pakai aplikasi yang namanya Nox Security. Aman. Aman. Disitu juga banyak fitur-fitur lainnya. Oh. Jadi kamu bisa pakai Nox Security, itu bisa bersihin HP kamu dan enggak bikin HP kamu lemot. Siap plus. PC plus video setelah kalian download kalian pindah inu no, ada resikonya ada virus ini loading yo so, ada resiko langsung kalian bersihkan dan buat teman temen yang HPnya lemot jangan lupa kalian harus pakai aplikasi yang namanya Nox Kuriti Oke okay?